بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاه والسلام على سيدنا محمد الاتمان الاكمل على حبيبنا وقُرّد أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إننا سألك الفتوح والمنوب والرسوخ وصلح الجسد والروح ثم إلى رأي ولا حضرة من شيخ في الدين وإمامنا المعتمدين بأن الله يعفوهم إن كانوا أحياء ويرحمهم إن كانوا أمواجا وينفعنا بعلومهم وبأسرارهم وبمددهم أما بعد Alhamdulillah Raja Ma'ah sekalian Jemaah Masjid Jenderal Sudirman Yang dirahmati Allah uh, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Pada pertemuan kita yang ketiga Pada Senin Ba'adal Solatul Sur InsyaAllah Semoga pertemuan kita ini Menjadikan awal Dari pertemuan kita di surga nanti Bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW di syolganya Al-Faqir mengingatkan kepada para jamaah sekalian Untuk berniat niatikaf di masjid Artinya berniat menetap di masjid Selama beberapa menit ke depan Karena pada hakikatnya jika ada seorang yang duduk di masjid Dia tidak berniat niatikaf maka walaupun niatnya sampai, walaupun dia berdiam di masjid itu 5 jam sampai 1 hari penuh, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Akan tetapi, jika seorang saja dalam waktu 5 menit saja masuk ke dalam masjid, hanya duduk bahkan tidur, Rasulullah SAW memasukkan mereka, termasuk golongan orang-orang yang, Masuk dalam dapat pahala etikaf yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teniakan dalam hati kita untuk berniat etikaf di masjid ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, marilah sama-sama kita berniat menghilangkan kebodohan dan juga berniat talablil menggali ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, khusus ilmu syariat. Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwasanya man karja fi falabil ilm fahu fi sabillillahi hatta yarjia. Rasul pernah berkata bahwasanya orang itu masuk dalam kategori orang yang berjihad di jalan Allah ataupun masuk dalam kategori fi sabillillah ketika orang itu menuntut ilmu masuk ke majlis ilmu sehingga dia kembali. maka jika kita dari rumah ataupun dari kantor kita ke masjid ini dengan niat menuntut ilmu Allah pada hakikatnya kita dalam sabilillah sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabilillah bukan berarti berperang saja. Sabilillah juga bermakna perang, sabilillah juga bermakna menuntut ilmu. Kalau yang membunuh diri itu bukan sabilillah ya. Bom bunuh diri yang kemarin itu Jadi pada kesempatan kali ini, Insya Allah kita akan membahas beberapa tema sesuai dengan yang diagendakan, yaitu pertemuan kita yang ketiga pada kesempatan kali ini. Setelah kita membahas sedikit banyak beberapa materi tentang zakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, Inna Lillahi Taala. Yughlu ghayru kulli alamin bid-dunya jahilun bil-akhirah. Rasul pernah berkata, saya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang begitu spesifik mengetahui tentang keilmuan dunia akan tetapi tidak mengetahui tentang keilmuan akhirat. Bukan berarti bapak-bapak jamaah sekalian ataupun ibu-ibu yang berada di lantai atas Bukan berarti semua kita harus menjadi ulama Bukan Itu perspektif yang salah Nabi Muhammad SAW ketika Mendesain umat Di kota Madinah Tidak menjadikan semuanya menjadi ulama Tapi Nabi menjadikan ada Bisnismen seperti Abdurrahman bin Auf Yang kekayaannya merupakan Orang yang terkaya Pada masa Nabi Tapi juga Nabi membentuk, mencetak seorang ahli strategi politik. Seperti para khilafah yang empat. Makanya kalau ditelisik, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih banyak daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Padahal Abu Bakar adalah khalifah yang orang yang paling abdol setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi wafat, tuntunan ke ahlu sunnah wal jamaah. Setelah Nabi Muhammad SAW, umat Nabi yang paling abdul Abu Bakar. Kata Nabi SAW, seandainya setelah saya meninggal nanti ada Nabi setelah saya, maka yang berhak menjadi Nabi adalah Abu Bakar. Walakin la nabiyya ba'di. Akan tetapi tidak ada Nabi setelah saya. Walaupun itu Ghafatar ataupun disebut Musodek itu mengaku jadi Nabi, Kata Nabi, ya, Ada yang ada yang ngaku Nabi juga, lihat Eden ya, ya diangkat di penjara. ini Polisi kita yang paling keren, sedunia. Polisi kita bisa menangkap para Nabi dan juga malaikat ya, ada yang ngaku Jibril ditangkap juga. Di negara lain nggak ada tuh. Yang kedua adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar maka. Bentuk masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pedagang, ada ulama, ada orang kaya, ada pemerintah, ada politikus dan sebagainya. Tapi semua mereka mengetahui apa yang diwajibkan bagi mereka. Maka jika kita diwajibkan solat wajib kita mengetahui rukun-rukun solat dan juga apa yang membatalkan solat. Barangkali. jangan meremehkan, ah, ngajinya bab solat lagi, bab solat lagi air lagi, air lagi, banjir nanti, udu lagi, udu lagi Padahal hakikatnya itu adalah yang dasar kita ketahui, maka para ulama berkata, abdulul ilmi ilmul hali ilmu yang paling abdul ilmul hal, ketika bapak memiliki kewajiban solat wajib buat bapak untuk melakukan, mempelajari ilmu solat, maka bapak tidak wajib mempelajari ilmu haji selama bapak tidak mau berangkat haji Maka bapak tidak diwajibkan membayar mempelajari ilmu zakat selama bapak tidak diwajibkan membayar zakat. Begitu agama kita. Saya tidak belum belum kemampuan misalnya untuk perangkat haji, tidak wajib bagi saya untuk haji. Bapak tidak diwajibkan mempelajari bab nikah selama bapak tidak mau nikah, mau jomblo seumur hidup. Ya. Jonas, apa namanya? Tidak diwajibkan mempelajari bab nikah selama Bapak. Tapi ketika Bapak masuk dalam dalam lingkup pernikahan, wajib Bapak mempelajari bab nikah, wajib mempelajari bab tolak, wajib mempelajari bab rujuk, bisa jadi Bapak berbicara kepada istri Bapak, ternyata itu tolak. Satu guru saya, beliau doktor. Sempat saya tinggal bareng dengan beliau. Saya mendengar tidak sengaja, sedang berbicara dengan istrinya jauh sedikit dia berbicara kepada istrinya beliau dokter dalam dalam bidang sastra dia bilang bahwasanya saya dia bilang kepada istrinya eh, mohon maaf salah satu anggota tubuhnya mirip dengan anggota tubuh ibunya katakan saja misalnya tangan tangan kamu mirip seperti tangan ibuku maka ketika itu saya tidak saya aneh dan saya panggil maaf guru saya bilang tadi ngomong apa sama istri saya nggak sengaja dengar sebenarnya nggak bukan mau dengar saya bilang bahwasanya salah satu anggota tubuh istri saya mirip dengan anggota tubuh ibu saya ibu kandung saya saya bilang itu jatuh zihar dalam bahasa disebut zihar zihar tolak jatuh tolak satu saya bilang ah dia pun tidak percaya dan langsung berkata wah oh, nggak mungkin ini, ini. Ya silakan dilihat di kitab-kitab uh, pikih yang yang ada di rumah. Langsung dia buka dan ternyata itu jatuh zihar. Barangkali bapak bilang bahwasanya anggota tubuh istri bapak seperti anggota tubuh dia jatuh zihar. Ini saya ingin mengambil pelajaran supaya setiap yang kita dituntut untuk melakukan ibadah itu kita dituntut untuk mempelajari ilmu supaya ibadah itu benar. Gitu. Jadi kita menikah kita wajib tahu kalimat-kalimat tolak seperti apa. Tadi bilang bilang istri saya, istri bapak bilang kepada bapak, pulangkan saja saya pada bapak saya. Ya udah sana pulang. Jatuh enggak itu tolak. Ini berbahaya. Nah, ini kalau seperti itu tidak jatuh tolak kalau tidak diniatkan, tapi kalau diniatkan tolak jatuh tolak. Nah, itu permasalahan banyak. Ketika saya berangkat ke Yaman, pernah pada tahun 2000 Saya sempat stay di Yaman, di ibu kota Saya berjumpa dengan mufti Saya ngaji dengan mufti Yaman Yaitu ketua MUI-nya kalau disini Saya ngaji dengan beliau dan beliau berkat Saya pernah bertanya Permasalahan apa yang paling banyak berputar? Yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat Arab Dia bilang Pertanyaan yang paling banyak adalah bab tolak bab tolak dan bab rujuk. Nah ini karena begitu banyak problematika rumah tangga yang terjadi. Karena apa? Karena kekurangan ilmu yang dipelajarinya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai mukhdimah saja. Tadi pertemuan kita, insyaallah membahas tentang zakat. Karena bagi orang-orang yang ingin berzakat harus mengetahui ilmu zakat. Kesempatan kali ini kita membahas kriteria harta yang wajib dizakatkan dan jenis-jenis harta itu sendiri Insya Allah kita memiliki ada tiga pertemuan lagi ke depan Pertemuan keempat akan dibahas tuntas tentang zakat pertanian, zakat perniagaan, dan hewan ternak Pertemuan kita yang kelima insya Allah zakat emas dan tabungan Zakat penghasilan dan investasi Apakah ada zakat penghasilan? Bapak hasilkan uang Gajinya ada yang 10 juta Ada yang 5 juta, ada yang 20 juta Ada yang 1 miliar Katanya presiden ter yang terbesar Gajinya itu presiden Obama ya Kemarin saya lihat di TV Berapa juta dia Dolar Apakah ada zakat penghasilan Om Bapak yang hasilkan kok ada di zakat Kan zakat ada tidak zakat penghasilan Nanti kita akan perdebatkan di sana Bagaimana pendapat ulama Dan bagaimana pendapat Al-Fakir saya sendiri, ya bahwasanya zakat penghasilan itu menurut saya, zakat gaji itu tidak ada Pak. Jadi Bapak tidak wajib bayar zakat gaji. Ya, nanti kita akan bahas di sana. Pertemuan kita yang ke-6 nanti akan membahas kelumi tentang wakaf, sedekah, peranan dan kriteria amil zakat. Itu pertemuan kita yang ke-6 yang terakhir tentang zakat. Jadi... saya gambarkan seperti ini, jika nanti ada pertanyaan tentang zakat emas zakat pertanian perniagaan, hasil bumi dan investasi bisa ditanyakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang demi memper, um, memfokuskan pembahasan kita selanjutnya adalah harta yang harus dizakati yang pertama adalah harta dimiliki secara sempurna Dalam bahasa fikihnya yang kontemporer adalah bahasa Arabnya al-milqutam dalam artian jika seorang memiliki harta secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau memakainya kapanpun dia mau melakukannya ketidaksempurnaan kepemilikan bisa juga berbentuk harta yang tidak dimiliki oleh orang tertentu. Melainkan dimiliki secara kolektif Oleh sekumpulan orang yang tidak bisa ditentukan jati dirinya Satu persatu tidak wajib zakat Bapak memiliki harta Misalnya apartemen Tapi apartemen itu milik 10 orang Bareng-bareng Bukan milik sedangkan belum sampai nisob Satu harta Bapak belum sampai ke nisob Nanti kita akan bahas masalah nisob Masalah berapa kadarnya Maka Bapak tidak wajib zakat Kalau harta itu bukan milik sendiri. Milik berbareng. Contoh, agar diperjelas. Contoh-contoh harta yang dimiliki secara tidak sempurna. Artinya bukan milik Bapak seutuhnya. Yang pertama, uang yang dipinjamkan dan tidak jelas statusnya akan kembali atau tidak. Contoh Bapak pinjamkan uang kepada orang 1 miliar ataupun 100 juta. sekian tahun sekian tahun sudah sampai haul haul itu satu tahun perputaran satu tahun ini orang susah ditagih utang ya biasanya orang kalau kalau minta minjem duit gampang ya wah datang ke kita melas-melas kita kasih karena kesian ditagihnya susah ada yang begitu nggak banyak nggak kata nabi saw matlul koni zulmun orang yang sering nunda-nunda utang itu solim kuburannya gelap Walaupun hanya 2000 perak, 2000 perak, Rp2000 itu sama tukang kopi. Jadi penggelap, Bapak nanti diapi neraka. Ah entar gampang sama dia mah, tukang koran. Ah entar, ah, entar, ah entar. tukang pulsa, kita sering sekali. Kita pikir gampang 2000, 1000, 5000, tapi buat mereka besar. Itu yang menyebabkan bisa jadi harga apa, hard, apa namanya? Uh, rezeki kita mandek, rezeki kita tertunda gara-gara kita ngutang sama temen Barangkali yang kita anggap ringan Dan menurut dia ringan Tapi Nabi SAW Menunda-nunda utang Itu menyebabkan gelapnya kita Dan sebuah kesuliman Yang kedua adalah Contohnya harta yang telah diwakafkan Untuk umat Masjid Maka tidak ada zakatnya Seorang punya harta 10 hektar kelapa sawit diwakafkan. Kepada hasilnya untuk anak yatim atau hasilnya untuk masjid atau hasilnya untuk operasional umat, maka dia tidak wajib membayar zakatnya. Ya, karena apa? Harta itu bukan milik seorang, milik umat. Harta untuk contoh lain harta untuk pihak tertentu secara masal. Seperti harta yang dikorbankan untuk bencana alam, tsunami, harta itu banyak, numpuk. Nah, saya bala dengar kemarin berita di salah satu stasiun TV Arab, negara Arab. Sekarang saudara-saudara kita yang sedang berperang di Syria, ya, di Irak, itu ada beberapa miliarder-miliarder eh, dari negara-negara Arab menyumbangkan untuk orang-orang fakir itu, Syria. Tapi ternyata uangnya itu diselundupkan Karena Banyak orang yang mengambil hasil Malah situ dipakai untuk kepentingan pribadi Nah ini berbahaya Menyalurkan salah berbahaya Yang mengambil itu juga Berbahaya orang, Harta yang dikumpul untuk bencana alam Sampai bertriliun-triliun Tidak ada zakatnya Itu contoh daripada harta Yang tidak dimiliki secara sempurna Harta milik negara Peripot report ada zakatnya nggak ya? Milik siapa ini? Milik negara atau bukan milik negara? Milik negara berapa persen? Seperti apa namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau kita waktu golekan maka harta milik negara tidak masuk zakat. Harta pinjaman tadi kalau tadi harta yang kita ya harta kita yang dipinjam orang. Sekarang, harta pinjaman. Kita pinjam dari orang untuk membuat sebuah usaha dari bank atau dari mana, berapa miliar, berapa ratus juta. Sampai berputar satu haul, uang itu, uang pinjaman, maka tidak wajib bayar zakat. Walaupun uang itu banyak. Walaupun sudah berputar satu tahun. ya Ini namanya harta pinjaman. Bukan harta yang tadi, harta yang dipinjam. Ini harta pinjaman. Yang kedua, harta yang... Wajib dizakati adalah harta yang tumbuh. Disebut dengan annama. Disebut dengan nama. Harta ini bisa dibaca, harta itu dimiliki pokoknya. Namun bersamaan dengan itu, harta itu bisa berkembang. Harta itu bisa menghasilkan keuntungan, pemasukan bagi pemiliknya. Kita nyaham. Di perusahaan, salah satu perusahaan Saham kita misalnya 10% atau 25% Maka harta itu berkembang setiap tahunnya Setiap bulan kita mendapatkan gaji Setiap bulan, setiap bulan Maka itu disebut harta yang berkembang Itu wajib di zakati Seperti pertanian, ya peternakan kambing peternakan kambing kita menernak Sapi kita lahir setiap tahun, setiap tahun Nah itu nanti ada zakatnya Ngomong-ngomong, Pak, Nabi Muhammad, semua Nabi itu tukang mengembala kambing. Semua Nabi. Kata Nabi SAW, Maba'ata Nabi minal amliya, illa kana ro'il ghanam. Tidaklah diutus seorang Nabi dari mulai Nabi Adam. Sampai saya, kata Nabi SAW, kecuali mereka adalah pengembala domba. Nabi Isa pengembala domba. Maka sering sekali orang-orang non muslim berkata Domba-domba yang tersesat ya Jangan-jangan dia yang tersesat Domba-domba yang tersesat Karena seluruh mereka adalah pengembala kambing Uang tunai Uang tunai juga disebut harta tumbuh Berbeda dengan tanah Tidak tumbuh Batu cincin Batunya apa bulu safir atau apa yang dulu mutim-mutim batu ya yang harganya mungkin bermiliar ratusan juta itu tidak ada zakatnya kalau karena tidak berkembang emas gelang yang ditaruh di rumah tidak dipakai oleh istri itu tidak ada zakatnya yang dipakai tidak ada zakatnya yang ditaruh ditimbun ada zakatnya nanti kita akan bahas secara khusus zakat emas perak, perhiasan, maka bapak ibu, bapak-bapak sekalian punya gelang, dipakai oleh istri bapak, maka tidak ada zakatnya maka kalau bapak istri-istrinya punya gelang banyak banyak, ada 20 suruh pakai aja tiap hari sampai sini, biar gak kena zakat kalau gak malu ya. maka kalau ditimbun di lemari, ada zakatnya Maka itu disebut dengan harta yang tumbuh. Yang selanjutnya, tiga harta sudah memenuhi standar minimal. Dalam dalam bahasa Arabnya disebut nisab. Satu nisab masing-masing jenis harta sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nisabnya, nisbatnya berapa nanti saya akan perjelas jika uh, dimungkinkan pertemuan kali ini. Saya sudah siapkan, jika tidak memungkinkan pertemuan ke depan. Nisbat, nis, contoh. Nisab itu sudah disebut dengan nisab sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nisab nisbah zakat emas 85 gram sedangkan nisab zakat beras 520 kilogram bila dinilai secara nominal harga 85 gram emas itu berbeda dengan 520 kilo beras berbeda nggak 85 gram emas dengan 520 kilogram berat Pasti lebih berat, lebih mahal emas ya 85. Kenapa tidak seimbang antara emas dengan dengan beras secara rupiahnya? Itu adalah ketetapan Nabi. Kita tidak bilang bahwa ketentuan Nisab tidak adil. Sebab yang menentukan adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya pak orang yang punya emas. Barangkali kita atau bos-bos kita. Orang-orang yang kaya, punya emas banyak, kekayaan banyak kita lihat berlimpah. Tapi bisa jadi nanti di surganya duluan kita, Pak. Amin. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man min zahabin la minha qiyamah, nar fi narin jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tidaklah orang yang memiliki emas dan perak tidak membayar hak zakatnya, kata Nabi, kecuali itu akan dijadikan sebagai triska apa triska itu? Ah? Setrika atau triska? Setrika ya. Setrikaan ini akan dibakar dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala di api neraka dengan emas yang dia miliki itu, selama dia tidak membayar zakatnya. Kata Nabi dalam hadis lain Mamin ahadin La yu'addi zakata malih Illa mitmata lahu lawu yawmal qiyamah Suja'an akra' Hatta yutawwi pa'unu pa'un Bukan perkara gampang zakat Siapa yang tidak membayar zakat hartanya Ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Suja'an akra' Ular yang amat besar Yutawwi pa'unu pa'unu Melibat lehernya Ini sudah mulai diazab dalam kubur Tidak hanya di api neraka Maka orang-orang yang sering menggali kubur tahu itu Sebagian Ada orang di kampung saya Itu kerjanya gali kubur Kadang-kadang dia gali kubur Itu orang jasadnya masih utuh Padahal orang biasa Mungkin dia jujur, mungkin dia punya amal soleh Tapi kadang-kadang dia gali kubur Ketika gali dia mendapati Eee uh, tulang-tulang itu berada dalam satu tempat jadi aslinya kan tulang itu panjang gini ya tapi satu tempat begini berkumpul itu sebagaimana janji nabi itu yang dilibet-libet oleh ular di dalam di dalam, di dalam kubur disebut dengan Sujahul akro orang yang nggak bayar zakat dan juga orang yang meninggalkan salat diremuk maka itu sampai remuk badannya dilipat-lipat di dalam kubur Nahudbillamin Selanjutnya yang keempat harta yang harus dizakati, harta itu telah dimiliki untuk jangka waktu tertentu. Harta itu sudah dimiliki jangka waktu tertentu. Para ulama telah menetapkan bahwa bila seorang memiliki harta dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya yang wajib bayar zakat. Bapak dikasih duit satu triliun. tapi cuma dalam jangka waktu satu minggu suruh dihabisin, bukan orang kaya itu ya, orang yang kaya itu yang punya harta itu selamanya kapanpun dia mau keluarkan, kapanpun dia mau pakai maka ulama menetapkan bukan orang kaya yang penting untuk diketahui bahwa batas kepemilikan ini dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriah. ini yang banyak orang salah, bukan dengan hitungan tahun masehi Hijriah beda dengan Masehi Apa bedanya Pak? 2016 dengan 437 Hijriah Hijriah itu lebih sedikit Daripada Masehi Masehi itu apa sih? Dari setelah meninggalnya Isa Al-Masih Menurut versi mereka Hitungan Masehi Pakai matahari hitungan hijriah pakai bulan maka dikatakan masehi sama dengan asyamsiah hijriah disebut dengan alqomaria hitungan kita bulan maka sering sekali kalau kita melihat orang-orang yang menetapkan seperti pemerintahan departemen agama menetapkan ramadan itu dengan apa melihat bulan Maka saya ingin menghati tahu Sekarang hari apa Senin Tanggal Berapa hijriah A -a -a, Masehi Berapa masehi 18 masehi 18 januari 2016 masehi Ketika tahun baru Ketika tahun baru Hitungan kita Kapan ini hari Senin? Kapan hari Senin dimulai? Jam berapa? Hey, jam berapa? Jam 12 malam, semalam ya. Maka ketika kita tahun baru tiup trompetnya jam 12 malam. Tapi ketika hitungan Hijriah, kapan dihitung hari Senin? Semalam Maghrib. Dihitung hari Selasa kapan? Nanti Maghrib. ketika sudah azan maghrib masuk hari selasa maka kalau hari selasa hitungan hijriah nanti jam 6 maghrib hitungan masehinya jam 12 malam maka hitungan dalam bayar zakat haulnya ketika bapak punya uang sekian dihitung sudah satu tahun dihitung berapa hasilnya itu hitungannya bukan masehi tapi hitungannya hijriah. bisa dipahami Hijriah lebih sedikit Kalau 365 hari hitungan matahari Hitungan masehi Maka hitungan hijriahnya lebih kurang dari itu Yang kelima harta yang harus dizakatkan adalah Harta melebihi kebutuhan dasar Sebagian ulama Menambahkan syarat lain yaitu Bahwa semua harta baru diwajibkan untuk dizakatkan Manakala pemiliknya telah terpenuhi hajat dasar orang itu. Ini pendapat Hanafiya. Bapak punya uang banyak tapi butuh untuk memberikan orang-orang yang memberikan tanggung jawab kepada bapak, maka bapak tidak wajib bayar zakat. Kebutuhannya bukan kebutuhan seperti pembantu-pembantunya 12 di rumah, pajak mobilnya 12 mobil. Itu bukan kebutuhan dasar, ya. Itu kebutuhan bukan kebutuhan primer. Terakhir adalah Kemiliknya bukan orang yang selamat dari hutang Artinya dia tidak memiliki hutang Ulama berkata Bila seorang memiliki harta yang memenuhi kriteria di atas Namun dirinya sendiri punya hutang Maka dia tidak lagi punya kewajiban membayar zakat Ini bermasalah Masalah ini bermasalah Sebagaimana saya bilang Banyak perusahaan menghasilkan uang Tapi memiliki hutang Perusahaan banyak ketika me mengadakan kesepakatan yang misalnya membangun apa monorel atau segala macam dia dalam sekian tahun sudah menghasilkan uang tapi pada hakikatnya perusahaan itu memiliki hutang pada pemilik modal apakah wajib zakat ulama berkata tidak wajib zakat yang seperti itu maksudnya adalah hutang yang besar dimana bila hartanya itu dikurangi dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan Maka hutang itu membuat harta yang dimilikinya tidak lagi memenuhi nisab zakat Itulah kurang lebih kajian beberapa materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Adapun e, nisbat, nisab zakat insya Allah pada pertemuan yang akan datang Yang akan kita bahas di pertemuan Senin lagi yang akan datang Saya mohon maaf apabila ada kesalahan Bila mana ada pertanyaan sebelum saya tutup sekitar materi yang baru saja kita pelajari ataupun kita kaji insya Allah Al-Fakir jika bisa mencarahkan rasa cukup sekian sampai kesempatan kali ini insyaallah bertemu lagi kesempatan yang akan datang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya kita ilmu Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan dari tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yaitu mempelajari ilmu Allah dan juga dijadikan kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan-jalan yang tidak kita kira-kira dan dimudahkan segala urusan dunia kita dan urusan akhirat kita Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh